Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabb israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwat fillah kita insyaallah Meneruskan kajian kita setelah Allah menganugerahkan karunianya Dalam untuk menyempurnakan Ramadan yang kemudian Alhamdulillah kita bisa menjalani silaturahmi Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mudah-mudahan berkenan untuk menerima seluruh amal-amal soleh kita Ya Pagi hari ini kita insyaallah akan membahas ya insyaallah tiga ayat ya 91, 92 dan 93 ya. Kita baca terlebih dahulu ya. Auudzu billahi minasy syaithonir rojiim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ولو قد جاءكم موسى بالبينات ثم تخطوا من علم بعده وأنتم باهون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ طُورًا فَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُشْرِبُوا فِي كُلُّ بِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِالْسَمَاءِ أَمْرُكُمْ بِهِ إِمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ dan jika dikatakan kepada mereka, Aminu bima anzalallahu, berimanlah kalian kepada kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Quran. Qalunu aminu bima unzilalainah. Mereka berkata kami hanya beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada kami dan mereka kufur terhadap kitab yang diturunkan di belakangnya yaitu Injil dan Al-Quran padahal Al-Quran itu merupakan kebenaran musaddiqan lima ma'ahum dan membenarkan terhadap kitab yang ada di tangan mereka yaitu Taurat. Qul falimataqtuluna anbiya Allahi min qablu Katakanlah kalau begitu mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah yang diturunkan sebelumnya ing kuntum Jika kalian benar kalian iman. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati. Salam, Dan sungguh telah datang pada kalian Musa, Nabi Musa dengan membawa mukjizat. Thumma khattumul a'lam Kemudian kalian mengambil patung anak sapi sebagai tuhan yang disembah setelah kepergian Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala di bukit Sinai wa antum zalimun dan kalian adalah orang-orang yang berbuat zalim Hadirin rahimakumullah ini adalah sebuah ayat yang menggambarkan tentang kontradiksi di dalam pengakuan keimanan bani israil <tuh> yang dikhitab oleh ayat-ayat ini tentu saja adalah bani israil orang-orang yahudi yang hidup bersama rasulullah saw di madinah tetapi yang menjadi hujjah memberatkan mereka atau kontra pengakuan mereka tentang keimanan itu adalah sejarah itu. Karena menyembah patung anak sapi tentu saja ini adalah kejadian Yang dilakukan oleh leluhur mereka Bukan orang-orang Ben Israel yang hidup pada masa itu ya nah inilah yang kemudian menjadi menarik ya tentu saja ini ada dilalah ya bahwa apa yang terjadi di dalam sejarah Bani Israel itu menjadi argumen yang memperatkan mereka itu disebabkan karena mereka memiliki kultur memiliki mentalitas yang sama gituan seperti yang dilakukan atau terjadi dengan leluhur mereka sebelum itu baik ya kita baca ya tafsirnya. Iddi'aul Yahudi al-imana ma'a kufrihim bil-haqqih. Pengakuan orang Yahudi, ya, tentang keimanan, artinya adalah mereka mengakui mengaku dirinya beriman, padahal mereka kufur terhadap kebenaran. Yaqulu Ta'ala, Allah berfirman, Wa'idha qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka Ailil Yahudi Wa amsalihim min ahlil kitab Yaitu kepada orang-orang Yahudi Dan yang sejenis mereka Seperti ahlul kitab Aminu bima azalallahu Berimanlah kalian terhadap kitab Yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saddakuhu wa benarkanlah ia dan ikutilah ia qalu mereka berkata nu'minu bima unsila alayna kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami ayakfina al-imanu artinya adalah cukuplah untuk kami beriman bima unzila alainah kepada kitab yang diturunkan kepada kami minat taurati wal injili, yaitu taurat dan injil. Walla nukirru illa bedalika dan kami tidak mengakui kecuali kitab-kitab itu. Wa yakfuru nabi ma dan mereka kufur terhadap kitab yang diturunkan setelahnya Ya'ni bima ba'dahu Artinya diturunkan setelah Taurat dan setelah Injil <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Padahal Al-Quran itu merupakan kebenaran Yang membenarkan kitab yang ada di tangan mereka wa hum alamuna artinya mereka tahu annama unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al haqqu adalah merupakan kebenaran musaddiqan lima ma'ahum membenarkan terhadap kitab yang ada di tangan mereka mansuban al hali Kata-kata Musaddikon ini dinasabkan dari sisi nahwunya. Mengapa ia dinisab, dinasabkan? Karena ia menjadi hal. Ya, artinya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan kebenaran dan dia ya membenarkan ya, kitab Taurat yang ada di tangan mereka itu. E fi hali tasdikihi lima ma'ahum minat Taurati wal-injil Artinya ia dalam keadaan di mana Al-Quran itu membenarkan terhadap Apa yang ada di tangan mereka yaitu Taurat dan Injil Falhujjatu qaimatun alaihim bidhalika Oleh karena itu maka hujjah itu tegak ya menentang apa yang ada atau apa yang mereka yakini itu. Kamaqala Ta'ala sebagaimana Allah berfirman adz-dzina atainahumul kitaba orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Qur'an ya'rifunahu mereka mengenalinya kama ya'rifuna abna'ahum sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Jadi mereka mengenali Rasulullah sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka Baik sampai di situ. hadirin rahimahumullah bapak ibu semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah kelihatannya ayat ini memang menjadi khidab untuk Bani Israel Karena konteks ayat ini adalah ayat yang sedang bercerita tentang Bani Israel. Tetapi Ibn Khafir menyebut bahwa ayat ini berlaku tidak hanya tentang Bani Israel, tetapi juga wa amtalihim min ahlul kitab, ya, ahlul kitab seperti mereka kalau ahlul kitab seperti Yahudi maka berarti berlaku hanya untuk orang Yahudi dan untuk orang Nasrani karena ahlul kitab itu hanya dua kelompok ya kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani jadi aslinya ayat ini berbicara tentang Bani Israel artinya adalah orang-orang yang menganut Yahudi ya tetapi mentalitas yang sama sebenarnya juga terjadi dengan Nasrani. Karena Nasrani melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di mana mereka tidak mau beriman kepada Al-Qur'an, mereka menyebut dirinya cukup ya dengan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi mereka. Jadi orang Yahudi itu mereka beriman mengaku ke, beriman kepada Taurat mereka kemudian kufur terhadap Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Nasrani mereka percaya kepada Taurat mereka percaya kepada Injil tetapi kufur terhadap kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mentalitasnya sama. Oleh karena itu maka Ibn Katsir sekarang lagi menyebut bahwa wa idza qilalahum ya ini berlaku untuk lil yahudi wa amsalihim. Untuk orang-orang Yahudi dan seperti mereka dari kalangan ahlul kitab ya. Jadi perintahnya adalah aminu bimaa zalallahu berimanlah kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya. Yang unik di sini adalah Allah tidak menyebutkan ya Al-Qur'an. Padahal khitabnya adalah memerintahkan agar mereka itu mengimani Al-Qur'an. Allah cukup menyebut bima ang bima anzalallah dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi suatu isyarat bahwa pembicaraan ayat ini ini dipahami secara umum. Artinya adalah orang-orang yang dikhitab dengan ayat ini tidak lagi harus dijelaskan bahwa apa yang harus mereka imani itu adalah Al-Qur'an tetapi bahwa yang sedang dibicarakan adalah ini kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka maknanya sudah spesifik bahwa ia adalah perintah untuk beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dilakukan adalah saddiquhu wattabi'uhu. Membenarkan dan mengikuti. Ya. Jadi ini ada dua ya makna iman yang di, yang di apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Iman itu iman kepada kitab itu artinya adalah membenarkan bahwa ia adalah kalamullah, bahwa ia adalah kitab yang diterunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perintah untuk mengimani dalam arti membenarkan bahwa ia adalah kalamullah yang munazzal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak cukup ya, iman itu hanya dengan membenarkan bahwa ia merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah, tetapi yang kedua adalah harus ittiba, mengikuti itu jadi apa artinya yakin bahwa Al-Qur'an itu merupakan kalamullah kalau tidak disertai dengan upaya untuk mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu semua ini penting menurut saya karena seringkali kemudian apa yang disebut dengan iman ini sebagai sebuah pengakuan yang sifatnya abstrak. <tuh> Tidak salah bahwa ia adalah pengakuan yang sifatnya abstrak. Karena ia adalah bagian dari konsep iman. Tetapi satu hal yang tidak boleh kemudian kita lupakan dari konsep iman itu adalah bahwa iman memiliki konsekuensi. Gitu. Iman memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah bahwa apa yang telah diperintahkan oleh Allah harus diikuti, apa yang dilarang oleh Allah harus dijauhi. Nah, inilah konsep ittiba, ketundukan, ketaatan kepada ajaran atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya dulu pernah kita bahas tentang bagaimana iblis bersama Adam alaihissalam. Pertanyaannya adalah apakah iblis tidak yakin bahwa Allah itu adalah rabb Bagaimana mungkin Adam apa iblis tidak yakin gitu? Orang iblis berbicara langsung dengan Allah subhanahuwata'ala ya kemudian ketika ia berdoa meminta sesuatu kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah jadi iblis tidak meminta kepada sesuatu yang lain selain Allah ya bahkan kemudian ketika dia minta untuk dipanjangkan umurnya minta diizinkan oleh Allah untuk menggoda Adam dan keturunan-keturunannya ini kan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi dia meminta itu kepada Allah mengapa meminta kepada Allah karena dia yakin betul bahwa Allah adalah Rabb nya ya bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini bahwa hanya Allah yang bisa memberikan segala sesuatu apa yang diharapkannya dan kemudian dikabulkan oleh Allah jadi ini adalah satu keyakinan ya tentang Allah sebagai rob ya tetapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam dia menolaknya nah ini kan persoalan yang kedua itu kan, bahwa ia adalah musaddik membenarkan atas dikbil jinan bahwa Allah sebagai robnya ya itu terpenuhi aspek yang pertama dari iman itu tetapi yang tidak terpenuhi darinya adalah aspek kedua yaitu wattabi'u ittiba itu ketundukan ketaatan apa yang terjadi label apa yang disematkan oleh Allah kepada iblis ketika aspek kedua dari keimanan itu tidak terpenuhi Allah menyebutnya adalah aba wastagbara wa kana minil kafirin dia menolak ya dia kemudian takabur dan dia termasuk ya makhluk-makhluk Allah yang kufur jadi kufur disebutnya dan karena itu maka sepakat bahwa iblis itu kufur kepada Allah Subhanahu subhanahuwata'ala kenapa kufur kepada Allah tidak kufur dalam arti tasdiknya tetapi kufur dalam arti itibanya gitu nah karena itu maka penting juga untuk kita pahami di sini adalah kita semua Ya, InsyaAllah meyakini Al-Quran itu sebagai kitab Allah yang munazzar Wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW Ia adalah kalamullah Kita insyaAllah keyakinan kita tidak macam-macam ya Tidak meyakini ia sebagai sebuah produk budaya seperti yang diakukan oleh orang-orang lain Yang meskipun mereka mengaku sebagai muslim ya kita yakin bahwa ia adalah kalamullah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya tetapi yang harus kemudian kita terus apa asah kemampuan iman di dalam diri kita terhadap Al-Quran ini adalah aspek kedua dan ini yang membutuhkan keuletan ya Bagaimana kita memiliki kesiapan Bagaimana kita kemudian terus mengupayakan agar kehidupan sehari-hari kita mencerminkan ittibāq kita kepada ayat-ayat Al-Qur'an, ajaran-ajaran yang dikandung di dalamnya. Eh, jadi itu yang ya apa? Aminu bima anzalallahu. Jadi mereka diperintahkan untuk melakukan dua hal: meyakini, mengikuti. Ya, tetapi apa responnya? Kalunuk minubima unsi la alaihna. Mereka mengatakanlah: Cukuplah kami itu hanya Iman kepada Taurat yang diturunkan kepada kami Kalau itu kasusnya terjadi dengan Yahud Kalau kasusnya terjadi dengan Nasrani Mereka akan mengatakan cukuplah Kitab yang diturunkan kepada kami Yaitu Injil Karena dua-duanya sama ya Memiliki mentalitas yang sama Yaitu mereka hanya meyakini Apa yang ada di tangan mereka Tetapi mereka tidak meyakini Tidak membenarkan kitab yang diturunkan ke sebelum apa ke sesudahnya oleh karena itu waya furuna bima waraa ah. mereka kufur terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah setelahnya bima ba'dahu yaitu Al-Qur'an ya qatifillah karena itu maka orang Yahudi meyakini Taurat sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah kufur terhadap Injil ya kufur terhadap Al-Qur'an karena itu maka perseteruan antara Nafroni dan Yahudi itu terjadi sedemikian rupa dalam bentuk yang sangat sadis khususnya sampai kemudian Konstantin mengakui kekristenan sebagai agama resmi yang dianut oleh kekaisaran Romawi ya tahun 325 Masehi. Jadi dari awal tahun ya dari dari mulai Isa al-Salam mendakwahkan agamanya sampai kemudian dia diadopsi sebagai agama negara. Ini permusuhan antara Yahudi dan Nasrani terjadi sedemikian rupa. Dan satu hal yang menjadi kajian para ahli kristologi sekarang ini adalah terkait dengan autentitas Injil itu. Ya, jadi sampai apa diterima sebagai satu kebenaran di kalangan Kristiani adalah bahwa Injil yang ada di tangan mereka itu itu tidak bersanad. Ya. Tidak memiliki mata rantai. Jadi ujung-ujung gitu lah. <laughs> ujung-ujung. Ada Injil uh, Matius, Lukas, Yohanes dan Markus. Ya, itu. Ini dari mana? Gitu. Ini mata rantainya tidak ditemukan yang asli baik dalam bahasa syriani maupun juga dalam bahasa Yunani ini kan juga umumnya tidak ditemukan gitu yang ditemukan adalah dalam bahasa latin misalnya jadi siapa yang menerjemahkan itu juga bermasalah gitu nah berbeda kalau misalnya dengan Alquran kita jelas hitungan membaca begini karena riwayat fulan dari fulan dari fulan dalam cara mutawatir gitu kemudian ditemukan apa dengan sangat otentik bahwa musab usmani ini adalah musab yang dikodifikasikan pada masa Utsman bin Affan ya dan sampai kepada kita dan sampai kita kemudian meyakini betul bahwa inilah gituan peninggalan musab usmani yang telah dikodifikasikan pada masa Utsman oleh Zaid bin Thabit dan sampai sekarang kan jelas gitu bukti sejarahnya jelas ya jadi Musa Utsmani yang asli itu yang ditulis pada masa Utsman itu itu kan sekarang juga bisa kita saksikan dengan masih sangat utuh tidak ada perubahan apapun dengan apa huruf-huruf yang masih terlihat jelas gitu itu di Topkapi di Istanbul gitu nah mereka kemudian ketika tidak memiliki sanad itu mereka mengatakan apa apa alasannya alasannya mereka mengatakan ya karena hidup kami ya pada masa-masa awal kekristenan itu dalam keadaan sangat sulit sangat sulit karena tertindas ditindas sedemikian rupa ya sampai kemudian Alquran bercerita tentang ashabul kahfi ya kan pada masa dakidianus gitu nah ini adalah mereka yang ketika meyakini menganut agama yang diturunkan oleh Allah kepada Isa ini ini ditindas sedemikian rupa ya. Nah, ini perseteruan antara Yahud dengan Nasrani. Jadi ketika pun misalnya kemudian terjadi keakuran seperti e, apa sejarah belakangan ini adalah satu e, pengecualian dari kejadian aslinya di awal-awal munculnya kekristenan ya setelah Isa alaihi salam sampai kemudian kekristenan diadopsi sebagai agama negara tahun 325 Masehi itu. Nah, jadi Yahudi meyakini Taurat sebagai kitab sucinya, mengingkari Injil dan Al-Qur'an, ya. Nasrani meyakini Taurat karena di dalam Injil itu disebutkan bahwa Injil itu kemudian apa mendatangkan hukum-hukum yang terkadang berbeda dengan Taurat tetapi umumnya mengacu pada hukum-hukum yang ada di dalam Taurat karena itu mereka bagaimanapun itu menerima ya apa eh, Taurat sebagai kitab suci tetapi mereka kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud wayaqfuruna bimawraah. Jadi tergantung siapa itu kan. E, yang kufur itu kalau orang Yahudi begitu kufurnya, orang Nasrani begitu kufurnya dalam konteks yang berbeda, tetapi intinya semuanya adalah kufur terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal Al-Qur'an yang mereka kufurkan itu atau kufuri itu adalah wahwal haqq merupakan kebenaran. Ya. Kenapa ia merupakan kebenaran? Karena ia membenarkan terhadap kitab yang ada di tangan mereka. Jadi, bayangkan. Ya. Ini adalah argumen-argumen yang memberatkan pengakuan-pengakuan atau klaim-klaim apa palsu, ya. Kita mengatakan ini adalah apa pengakuan yang palsu. Kenapa? Karena tidak apa istilahnya itu uh, tidak logik gitu tidak logis ya di satu hal di satu sisi mereka meyakini atau menyebut kami beriman kepada Taurat di sisi lain mereka kufur terhadapnya itu yang kemudian ingin disebutkan di dalam ayat-ayat ini kenapa mereka kufur terhadapnya karena pertama argumen pertama adalah ya, Al-Quran itu merupakan kebenaran ya kebenaran kenapa yang merupakan kebenaran dibuktikan membenarkan terhadap kitab yang ada di tangan mereka itu ya agama dan kitab suci apa yang memberikan pembenaran terhadap kitab suci dan agama sebelumnya coba bayangkan ya mereka Kufur terhadap Islam Terhadap Al-Quran Tetapi Al-Quran dan Islam membenarkan Taurat, membenarkan Injil Al-Quran membenarkan Agama yang diturunkan kepada Musa, membenarkan agama Yang diturunkan kepada Isa AS. Karena itu maka tidak ada Agama yang memiliki toleransi Seperti Toleransi yang pernah dikembangkan Di dalam Islam Ya, dan itulah yang kemudian membuat umat Islam ketika berkuasa, kapan terjadi genosida, pembersihan etnis terhadap penganut agama lain, sejarah tidak pernah menyebutkan. Ya, tetapi ketika Kristen berkuasa di Andalusia, bayangkan apa yang terjadi genosida. Ya. Inquisisi, ya. mereka diberikan pilihan, masuk Kristen, keluar dari Andalusia, atau dibunuh. Karena hanya tiga pilihan itu. Gitu. Dan itulah yang membuat kemudian sejarah sangat pahit. ya 8 abad bayangkan, Islam itu berkuasa di Andalusia, sekarang apa yang terjadi? Orang-orang ya. yang biasa melakukan perjalanan, ya kemudian menasehatkan agar kalau melakukan napak tilas terhadap sejarah Islam di barat ya maka lakukanlah ke Spanyol dulu baru ke Turki. Mereka bilang jangan dibalik. Ya. Kalau ke Spanyol dulu baru ke Turki itu kita setelah sedih mendapatkan kebahagiaan gitu. Karena, karena Islam di Turki kan luar biasa gitu kan. Peninggalan-peninggalan sejarah Islam luar biasa. ya. Dan itu tetap dirawat, tetap diaku sebagai peninggalan Islam. Dipungsikan, apalagi sekarang ya. Apa, Ayah Sofia dipungsikan kembali meskipun eh, apa, kontroversis demikian rupa, Tapi kan dipungsikan kembali sebagai masyarakat. Tapi apa yang terjadi di Spanyol ketika misalnya ada apa wisatawan masuk ke masjid-masjid yang dulunya masjid yang pertama kali katakan awas kamu jangan sholat di sini ya <laughs> itu yang kemudian disebut ya kesedihan itu kenapa begitu nah inilah itu dulu saya ketika apa ngobrol dengan saya masih ingat ketika itu dengan Profesor uh, apa, Muhyiddin Sofi di kantor di Al Azhar itu, tiba-tiba ya, kemudian ada seorang uh, asing datang yang kita tahu bahwa dia bukan mahasiswa di Al Azhar, kemudian dia ngobrol dan ditanya itu Anda dari mana? Dia bilang saya dari Spanyol. Itu Profesor Muhyiddin Sofi itu kaget betul gitu dan kita juga kaget ya. Loh, Ternyata masih ada Islam di Spanyol gitu. <laughs> Dia bilang itulah yang kemudian menyebutkan bahwa ketika Islam masuk dibersihkan sedemikian pula etnis itu, etna, ras Islam itu itu tidak akan pernah punah gitu. Dia bilang tersisa gitu. Cuma memang kita dalam kondisi sulit gitu. Bayangan ini sebuah imperium Islam gitu kan kemudian politik jatuh ya kemudian yang berkuasa adalah mereka tiba-tiba ya. Islam kemudian dibersihkan sedemikian rupa meskipun tidak ya total hilang dari situ nah ini adalah gambaran intoleransi karena itu maka akhir-akhir ini kemudian kita mendapatkan postingan-postingan betapa mayoritas ini kemudian menolak apa pembangunan masjid kemudian umat Islam tidak boleh menjalankan kegiatan-kegiatan umbudiah mereka di dalam masjid ini sesuatu yang jelas kontras dengan ketika Islam itu ya, apa berkuasa karena itu maka selalu disebut Andalusia itu adalah negara dengan tiga agama Yahudi Kristen Islam Islam Yahudi Kristen itu hidup berdampingan Ya di apa di Palestina ya, Betulbagdis ya itu tiga agama itu kan hidup berdampingan ya. ya tetapi ketika mereka berkuasa apa yang terjadi di Palestina sekarang ya ketika non muslim berkuasa misalnya di Burma dan dianggap Burma itu adalah negara dengan minoritas Islam apa yang terjadi kita itu pembersihan etnis betul-betulan gitu kan sesuatu yang tidak pernah terjadi ketika Islam itu berkuasa. Nah, kenapa? Karena landasan ideologisnya ya itu sudah berbeda, ya. Landasan ideologis ya Islam ini memberikan pengakuan, ya. Landasan ideologis mereka memberikan penolakan. Itulah yang kemudian tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Al-Qur'an itu merupakan hak musaddikul lima ma'ahum membenarkan terhadap kitab agama yang diturunkan kepada mereka gitu kan nah jadi bagaimana mereka, bagaimana mungkin mereka menyebut dirinya itu beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil kemudian kufur terhadap Alquran, padahal Alquran membenarkan itu logikanya kalau Al-Quran membenarkan apa yang ada di tangan mereka, maka berarti setidaknya memberikan pengakuan. Tuh kan, Al-Quran benar. Berarti Al-Quran benar kalau dia membenarkan apa yang ada di tangan kami. Nah, jadi itu itu argumen pertama ya. Argumen pertama. ya Oleh karena itu, maka ayat ini mirip dengan ayat-ayat yang lain. Dan karena itu, satu sama lain ayat Al-Quran itu saling apa membenarkan. Ya. Ayat Al-Qur'an yang lain mengatakan alladzina atainahumul kitaba. Orang-orang yang diberikan kepada mereka itu Al-Kitab. Ya. Al-Qur'an maksudnya. Ya'rifunahu, ya mereka mengenali orang yang membawanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka Bayangkan ini gambaran Al-Qur'an kan luar biasa. Ya. Bukan hanya sekedar mereka kenal dengan Muhammad, tetapi mengenali Muhammad itu sama dengan ketika mereka mengenali anak-anak mereka sendiri apa yang bisa kita lakukan dengan pengenalan kita tentang anak-anak kita Ya, kan kita tahu betul, warna hitam di kulitnya itu, itu, itu apa saja yang apa menjadi keunikan-keunikan anak-anak kita anak kita banyak misalnya, tapi kan kita tidak pernah salah, gitu kan Meskipun anak kita sudah gede-gede, tetapi kan anak kita tahu oh si fulan, gitu, si fulana, ini tanda hitamnya ada di belakang gitu, gitu. Nah demikian mereka ya. Karena itu maka mengenali Muhammad SAW itu sama dengan ketika mereka mengenali anak-anak mereka tahu betul bahwa ia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya apa memberikan argumen yang kedua. Nah, tsumma taala, ta kemudian Allah berfirman, "Falimata taqtuluna anbiya Allah min qablu ya. Kalau benar kalian itu iman terhadap kitab yang ada di tangan mereka, diturunkan kepada nabi mereka, terus ya Mengapa kalian membunuh Nabi-Nabi Allah sebelumnya? Nah, ini argumen yang kedua. Ya. A'inkum tum sawadikina fi da'wakum al-imana bima unsila ilaikum. Kalau kalian itu benar. Ya. Atau membenarkan. Atau benar di dalam pengakuan kalian. Tentang keimanan terhadap kitab yang diturunkan kepada kalian. Falima qatal tumul ambiya'a mengapa kalian membunuh para nabi alladhina ja'ukum mereka yang datang kepada kalian bi tasdikit taurati allati bi'aydiikum membenarkan taurat yang ada di tangan mereka walhukmu biha serta hukum-hukum yang ada di dalamnya wa'adami nashiha ya, tidak menghapusnya wa'antum ta'alamun nasidqahum dan kalian itu mengetahui kebenaran mereka Qata tumuhum kalian telah membunuh mereka itu baghyan dengan sikap melampaui batas wa'ina dan pembangkangan wastiqbaron ke apa, ketakaburan ala rusulillah terhadap utusan-utusan Allah. Falastum tattabi'una illa mujarradal ahwa'i wal ara'i wattashahi. Kalian itu tidak mengikutinya kecuali sekedar hawa nafsu pandangan-pandangan lintasan-lintasan hawa nafsu serta hasrat-hasrat kalian. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman afaqul lamaja'akum? Apakah setiap kali datang pada kalian rasulun seorang utusan bima la tahwa anfusukum. Dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hasrat nafsu kalian, istakbartum kemudian kalian apa menjerit takbur fa faariqon sebagian dari mereka itu kalian bohongkan wa faariqon taqtulun dan sebagian orang lagi kalian itu bunuh mereka wa qala as mengatakan fi hadil ayati yu'abbiruhumullah Yu'abbiruhumullahu ta'abarokah wa taala Allah mengungkapkan tentang mereka ya kul fali matak tuluna ambil Allahimin koblu ingkung temukminin katakanlah mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya jika kalian itu benar dalam pengakuan sebagai orang-orang yang beriman kepada kitab yang ada di tangan mereka nah jadi hati nurhammukmu ini argumen yang kedua ya Argumen yang kedua adalah Kalau benar mereka itu beriman kepada kitab yang ada di tangan mereka Maka logikanya mereka akan beriman kepada nabi-nabi Yang membenarkan kitab yang ada di tangan mereka itu Tetapi buktinya tidak begitu Buktinya justru mereka membunuh para nabi yang membenarkan kitab yang ada di tangan mereka bahkan berhukum menjadikan apa yang ada di tangan mereka itu ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab-kitab itu sebagai rujukan hukum yang diajarkan oleh orang para nabi itu ya dan mereka tidak mendatangkan sesuatu kitab yang menghapus kitab-kitab itu ya coba bayangkan ya belakangan ini kemudian muncul postingan ya ternyata di dalam apa agama Buddha yang muncul kemudian apa penjelasan tentang membenarkan Al-Quran dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi salam sebagai utusan Allah subhanahuwata'ala kira-kira apa perasaan kita sebelumnya kan kita tidak memahami itu. Ya, wallahu alam benar atau tidak gitu. Itu membutuhkan kajian ya kan. Ya. Tetapi ketika kita kemudian mendengar bahwa ya apa Buddha itu membenarkan uh, terhadap kenabian Rasulullah dan terhadap kitab Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Kira-kira emosi kita berubah enggak? Berbeda enggak dengan sebelumnya? Ya kan berubah. Ya berubah kan? Gitu kan apalagi kalau benar gitu kan. Mudah-mudahan benar gitu kan. nah, kita kemudian mendapatkan postingan tentang pemberitaan Turki menerjemahkan kitab Injil ya yang ditemukan uh, tahun 2002 kalau tidak salah, ya, 2002. Ternyata gitu kan, Kitab itu ya membenarkan Al-Quran membenarkan Kenabian Rasulullah SAW Dan mengandung ajaran-ajaran yang Memiliki Kesesuaian dengan ajaran-ajaran Yang ada di dalam Al-Quran Kira-kira itu perubahan sikap kita ya, Tentang kitab itu apa Nah itu kan satu contoh ya Bahwa ketika Ada orang Yang tadinya ya Kita persepsikan bahwa Dia menolak agama Dan kitab yang ada di tangan kita kemudian dia memberikan pengakuan ya bahkan kemudian mendakwahkan apa yang kemudian terjadi justru kita itu menjadi sedemikian dekat ya secara emosi dengan orang itu nah bukti bahwa mereka orang Yahudi itu tidak mengimani Taurat yang ada di tangan mereka itu adalah yang kedua Ketika ada para nabi yang diturunkan oleh Allah membenarkan kitab yang ada di tangan mereka, berhukum atau menjadikan ia sebagai hukum dan tidak kemudian menasahnya, yang unik adalah mereka, para nabi itu mereka, sebagian dibohongkan oleh mereka, sebagian mereka bunuh. Ini menunjukkan berarti pengakuan mereka tidak atau pengakuan mereka iman kepada Taurat itu juga bohong. Itu nah itu yang kedua ya. Nah, oleh karena itu maka alfaqullama jaakum rasulun bima latahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan Nah, oleh karena itu maka ya apa yang kemudian mereka klaimkan itu menjarad sekedar ahwa arat tasyah. Ya, hanya sekedar Lontaran-lontaran hawa nafsu. Iya, karena itu dulu pernah kita bahas tentang perbedaan antara hawa hawa nafsu dengan akal ya. kenapa kemudian pengakuan-pengakuan atau klaim ini menjadi sedemikian rapuh itu karena basisnya adalah hawa nafsu karena kalau basisnya akal itu tidak begini ya pasti itu kokoh dan pasti itu akan sesuai dengan kebenaran yang datang dalam bentuk wahyu ya oke okay. Jadi itu adalah ayat 91 dari surat Al-Baqarah ini. Ya, walaqtja aku Musa bil bayinat. Nah ini adalah argumen ketiga, ya, bahwa sebenarnya mereka tidak yakin, tidak beriman kepada apa agama, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Walaqtja aku Musa bil bayinat. Sungguh telah datang kepada kalian Musa dengan membawa bayinat ya bayinat itu artinya adalah penjelasan ayat bil ayat al ya. ayat-ayat yang jelas wa dalail al qati'at dalil dal yang qat'i yang yang apa yang pasti ya yang yang mutlak kebenarannya ala annahu rasulullah bahwa ia adalah utusan Allah ya dan karena itu maka bayinat di sini itu disepakati oleh para ulama ia adalah mu'ajizat jadi Musa telah datang dengan membawa banyak sekali kemu'ajizatan yang membenarkan bahwa Musa itu adalah putusan Allah wa annahu la ilaha illallah bahwa Allah itu tidak ada Tuhan melainkan dia Allah subhanahu wa ta'ala wal ayatu albayyinatu hiya adapun ayat-ayat bukti-bukti yang nyata itu adalah at-tufan ya wal jarad belalang wal qumma qutub katak wad ya apa darah wal asha tongkat wal -yad. Dan tangan, ya. Wafar kul bahr, ya. Wafar kul wal wafar kul bahr, ya. Dan kemudian lautan menjadi terbelah. Watadli luhum bil khammi. Kemudian mereka dinaungi oleh awan, wal mana, wasalwa. Kemudian mereka mendapatkan makan dalam bentuk, ya almanna dan salwa dulu pernah kita bahas almanna adalah semacam apa uh, burung puyuh ya wasalwa kemudian apa semacam madu yang apa-apa uh, uh, apa, uh, hadir kehadapan mereka dalam bentuk tanaman-tanaman yang uh, apa bersamaan dengan apa uh, embun pagi itu mereka kemudian bisa memetiknya dan itu seperti madu ya walhajar ya kemudian batu yang uh, apa uh, memancarkan air wawiru thalikamdan ayati adlati shahaduha demikian ayat-ayat yang lain yang mereka saksikan itu sumat takut tumul kemudian kalian menyembah patung anak sapi ai ma'budan min dunillahi sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala di zaman Musa wa iyami pada pada zaman Musa dan hari-hari di mana Nabi Musa alaihi salam hidup ya wa qawluhum min ya dan firman Allah Subhanahu wa taala min ba'dhihi setelahnya ai min ba'di ma dhahaba 'ankum ila tur li azza wa jalla setelah Nabi Musa meninggalkan kaumnya ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala di Bukit Sinai kama ta'ala ta sebagaimana Allah berfirman wattakhwada kaumu Musa min ba'dihi kaum Nabi Musa itu menjadikan setelah kepergian Musa min huliyihim dari perhiasan perhiasan mereka itu ijlan, jasadan lahu khuat Anak sapi yang kemudian mereka bentuk ya dalam bentuk postur mirip dengan anak sapi, ya, yang apa dibuat dari perhiasan-perhiasan yang mereka bawa dari Mesir. Kemudian lahu huar, anak sapi itu bisa berbunyi, ya ada suaranya. Wa antum dolimun dan kalian adalah orang-orang yang berbuat dolim. Ayawantum dolimun nafiha dusoniya. Artinya adalah kalian dzhalim di dalam perbuatan ini adalah di sonaktu muhmin aibadatikum dari perbuatan yang kalian lakukan dalam bentuk penyembahan terhadap patung anak sapi. Wa antum taknamuna an-nahula ilaha illallah padahal kalian tahu bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah. Kamakluk Allah, sebagaimana firman Allah Taala wa lam masuki taufi aidihim ya, ketika dijatuhkan di tangan mereka waraw andahum qaddallu dan mereka melihat diri mereka itu telah sesat qalu mereka berkata la illam yarhamna rabbuna andi saja tuhan kami tidak memberikan rahmat kepada kami wayaghfir lana dan mengampuni kami lanah kunanna minal khasirin tentulah kami termasuk orang-orang yang rugi ya. jadi Bapak Ibu semua ini adalah ayat ke-92 ya ini adalah argumen yang ketiga. Ya. Jadi bukti bahwa mereka itu bohong atau tidak sepenuhnya benar di dalam pengakuan mereka tentang keimanan kepada Taurat yang ada di tangan mereka itu adalah bahwa mereka itu <tuh> menyembah patung anak sapi hanya sekedar sejenak ditinggalkan oleh Musa alaihissalam jadi Nabi Musa telah datang dengan membawa banyak sekali mu'jizat karena itu maka mu'jizat yang paling banyak yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah mu'jizatnya Nabi Musa alaihissalam di dalam satu ayat disebutkan Tis'a ayatin bayinat ada sembilan yang disebutkan ya dan itu menunjukkan semuanya adalah tentang keesaan Allah, tentang Musa benar sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebutkan misalnya di sini dan ini disebut di dalam surat Al-Araf itu adalah at-tufan, taufan. Apa maksudnya taufan itu? Dari hari Sabtu ke hari Sabtu hujan lebat turun dan tidak pernah berhenti bayangkan. Ya, ini. Kita ketika dari maghrib sampai subuh itu hujan tidak berhenti, apa yang terjadi? Gitu. Ini bayangkan dari Sabtu ke Sabtu, ini seminggu. Uh, saya tidak bisa membayangkan ini kalau terjadi sekarang ini. <gitu> Walau ya Tuwhillah itu bisa banjir bisa sampai Depok gitu. <gitu> bisa, bisa, bisa sampai Bogor sendiri gitu. <gitu> Katulampa sudah tidak bisa. <gitu> ini dari Sabtu ke Sabtu itu hujan apa hujan lebat tidak berhenti ya sampai mereka kewalahan itu jadi setiap kali ada kemujizatan yang datang itu kan dalam rangka ya menjadi ancaman terhadap mereka ya orang Mesir maupun juga dari Israel ya Tofan ya Aljirod ya Belalang jadi pertanian mereka itu habis dimakan oleh belalang ya al kutu biasanya kumal itu disebut sebagai kutu busuk apa bahasanya kutu busuk gitu dia kalau di pondok itu nyebutnya bangsat. itu bayangkan itu itu Abdovadek kata ya, darah air itu berubah ya menjadi merah itu dan itu menjadi darah ya. ya ada yang pernah nonton Ten Commandment nggak <tuh> ya itu Ten Commandment itu kan mengilustrasikan gitu apa tis -ah, hayat ini sedemikian rupa gitu ya meskipun pasti yang apa yang terjadi ya di luar bayangan itu tapi kan itu bagian dari imaji gitu kan bagian dari hayalan ya kurang lebih lah gitu begitu bagaimana sungai Nil itu tiba-tiba berubah menjadi darah gitu kan? ya mereka kan dari mana bisa minum kalau sungai Nil itu berubah menjadi darah gitu kan? sampai sekarang itu sungai Nil itu termasuk sungai yang terawat itu apa kebersihannya ya tidak seperti sungai-sungai di kita itu, ya mirip lah mungkin di kita itu model sungai Kalimalang gitu kan yang masih dirawat karena apa kalau orang Jakarta kehilangan sungai Kalimalang kan dari mana mereka minum, ya kan gitu. Nah mirip orang mesir juga begitu karena satu-satunya sumber kehidupan air itu kan dari sungai ini, entah tiba-tiba sungai ini berubah menjadi darah bayangkan itu, bagaimana itu kemudian menghantui mereka itu ketakutan itu gitu. Nah wala asok, maksudnya adalah tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ulah so, ya. walyat, maksudnya apa walyat itu Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk memasukkan tangannya ke bawah ketiaknya dikeluarkan menjadi sesuatu yang mengeluarkan cahaya terang benderang, nah ini yang disebut dengan yan lautan menjadi terbelah nah, kita sudah tahu itu wa tadliluhum bilhomam Bagaimana mereka ketika di bukit siniay, ya, yang tentu saja bukit, ya, itu kemudian dinaungi oleh awan, ya, alman nawasalwa sudah kita bahas itu panjang lebar, gituan. Bagaimana kemudian batu, ya, terbelah dan kemudian mengeluarkan air. Banyak sekali bukti-bukti kebesaran Allah yang membenarkan atau yang menjadi bukti otentik kuat bahwa Musa adalah utusan Allah dan bahwa Taurat yang dibawanya adalah merupakan kalamullah subhanahu wa taala tetapi apa yang terjadi? Summat takhtumul aqlam min ba'di Setelah sekian banyak ayat kebesaran Allah bukti yang membenarkan tentang kenabian Musa, kebenaran kitab Taurat yang ada di tangan mereka itu ditinggalkan oleh Musa alaihi salam 40 hari empat puluh hari bayangkan ya apa yang terjadi Allah mem, apa memberitahu kaummu itu sudah berubah mereka tidak lagi menyembah Allah tetapi sudah menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh seorang tokoh bernama Samiri ya. dari apa ya al-Ijlah itu dibuat nah, ini disebut di dalam ayat lain Ya, min khuliyihim perhiasan-perhiasan mereka ketika keluar dari Mesir itu kan membawa perhiasan-perhiasan dikumpulkan oleh Samiri perhiasan-perhiasan itu ya kemudian dibuat ya seperti bentuk anak sapi ya lahu khuar dia bisa berbunyi mengapa ketika ditanya oleh Musa alaihissalam ya Kemudian Samiri menjelaskan, ya, dia melihat ada Jibril, ya, yang menginjak sebuah apa sebongkak tanah diberikan dijadikan fitnah oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian dia mengambil tanah yang pernah diinjak oleh Jibril itu, kemudian dia oles-oleskan ke patung anak sapi. Itulah yang membuat kemudian patung anak sapi bisa berbunyi. Ya. Inilah yang menjadi fitnah. Jadi hadirin rahimakumullah, ya. Fitnah itu akan terjadi. Tidak menjadi bukti bahwa ia adalah kebenaran, tetapi justru seringkali ia menjadi bukti kalau ia adalah kebatilan. Gitu kan. Karena itu maka sesuatu yang paling kita takutkan adalah kehadiran dajjal. Ya. Kenapa ada dajal? Karena dajal akan datang dengan membawa khawarik. Keunggulan, kelebihan-kelebihan sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Tetapi bagi orang yang memiliki keimanan yang kuat dan karena itu maka kita harus memperkuat keimanan kita dengan membaca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat ya, untuk menjadi apa tameng ya menjadi apa uh, uh, kekebalan ya imunitas iman kita ya dengan ciri-ciri yang memiliki satu mata gitu, di jedatnya dan karena itu maka simbol-simbol itu kemudian uh, apa akhir-akhir ini dimunculkan ya di dalam berbagai bentuk gambar-gambar ya, apa uh, permainan-permainan anak-anak seolah-olah ini ada kekuatan tertentu yang gerakan tertentu yang ingin mempopulerkan ini, ya menjadi sesuatu yang familiar, ya. Tetapi bagi kita yang memiliki keimanan mudah-mudahan Allah mengukuhkan keimanan kita, ya. Justru dengan banyaknya kelebihan-kelebihan itu itu menjadi bukti betul bahwa dia adalah dajjal itu, itu. Kan. Nah, jadi inilah yang disebut dengan fitnah karena itu maka yang harus kita lakukan adalah mengenali kebenaran, tidak menggantungkan persoalan hidup kita pada kelebihan kewaris kewaris yang ada di dalam diri orang lain karena tidak setiap kewaris itu merupakan karomah ya kan ya terkadang kewaris itu datang dalam bentuk istidraj itu saya dulu membaca kisah tentang apa Abu Yazid Al ya seorang tokoh yang dikenal apa seorang sufi yang luar biasa, ya ia disebutkan ya, muridnya mengatakan wah oh, ada orang hebat yang datang apa ke kampung kita, dia adalah wali Allah, ya ini kan berita, ya. Al Bustami ingin mengecek gituan kebenaran berita itu benar kayak yang datang itu adalah wali allah dia kemudian menemuinya didapati dia di dalam masjid ya konon dia disebut bahwa dia bisa apa berjalan di atas air bisa kemudian terbang gitu kan Ini gambaran-gambaran uh, apa orang-orang uh, hebat uh, di apa uh, di kita gitu kan dan dari dulu gitu kemudian begitu dan karena itu para ulama membahas tentang khawarik itu ya macam-macam dan diantaranya adalah seperti itu ya tapi kemudian ketika ia menemuinya di dalam masjid, kemudian dia ingin melaksanakan sholat dan kemudian melemparkan celananya ke arah kiblat, itu Al-Bishtami mengatakan, bukan, bukan dia wali Allah, gitu kan. Mereka, lah, kenapa sudah mengambil keputusan begitu? Dia mengatakan, ya dia tidak ada di dalam dirinya itu mengagumkan syiar-syiar Allah karena kan wa mayu'addim syairallahi fa innaha min taqwal qulub ya ide ke arah kiblat dia melemparkan celananya ya sering kemudian kita ulah apa orang tua kita kalau di masjid jangan mengulurkan kaki kita ke arah kiblat kan sering gitu kita, kita kemudian berhujat loh apa urusannya gitu kan apa urusannya Oh tidak ada larangan memang tidak ada larangan ya kan saya mau menjulurkan apa kata cara kita ke arah kiblat, tidak ada larangan tidak ada dalil tapi mengapa orang tua kumben mengatakan oh jangan begitu itu kiblat gituan nah ini ada apa yang disebut dengan menapa mena mena mengagumkan siar siar Allah bagaimanapun dia adalah kiblat gituan karena itu maka Ketakwaan yang ada di dalam diri seseorang itu akan membuat Seluruh syiar-syiar Allah itu dia mengagumkannya ya. Kalau ada orang yang membuang sampah di masjid Itu berarti tanda bahwa dia tidak mengagumkan Tidak mengagumkan syiar-syiar Allah Bagaimanapun dia adalah baitullah Ungkapan itu adalah ungkapan yang luar biasa Klimaks rumah Allah Bayangkan gitu Ya meskipun orang Arab kan tidak kemudian memahami dengan kata-kata rumah Allah itu Allah ada di dalam situ, tinggal di situ maksudnya kan tidak begitu, tetapi betapa kata-kata Baitullah ini adalah sebuah ungkapan yang sangat besar dan karena itu maka seorang mukmin tidak mungkin kemudian melakukan sesuatu yang bisa mencederai rumah Allah itu nah jadi ketika celananya dilemparkan ke arah kiblat ya dia mengatakan, bukan Bukan wali Allah gitu kan? Ya bukan wali Allah karena wali Allah pasti ada gitu kan? Sikap dimana ia mengagungkan ya siar siar Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah jadi Alhamdulillah ya apa? Kita sedang membahas tentang apa tadi itu? Kita sedang membahas bahwa ya orang yang memiliki atau orang yang memiliki keimanan itu kepada Allah tahu gitu kan? Ya. Apa itu yang disebut dengan karomah dan dari siapa karomah atau di tangan siapa karomah itu akan datang? Gitu kan? Dia akan tahu, gitu kan? kejadian-kejadian luar biasa itu sungguhnya adalah merupakan istidras, istidras. Kan? Dan apa yang terjadi dengan apa? dengan Samiri ini adalah memang khawarig, ya. Untuk patung bunyi coba bayangkan. Tidak khawarig bagaimana? Tetapi orang yang tahu bahwa ia adalah merupakan fitnah, ya, orang yang bisa mengukur kebenaran ketika Allah adalah Robnya yang harus disembah, kemudian dijadikan sesembahan itu adalah patung anak sapi, maka jelas ia adalah bukan merupakan karomah tetapi merupakan istidraj. Gitu. Nah, karena itulah maka mudah-mudahan kita bisa ada apa, eh, sikap mengagungkan. ya syiar-syiar Allah. Mudah-mudahan ketakuan ada di dalam hati kita dan karena itu kita semakin jelas ya, tidak mudah kemudian tertipu oleh penampilan-penampilan seseorang. Ya. Kita teruskan ya. Ada satu lagi nih, ya. Wa idza khadna mitsaqakum dan ketika kami mengambil ya, sumpah kalian. Wa rafa'na fawqakumut Kemudian kami angkat Ya gunung di atas kepala kalian. Khudumahatayinakum. Ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian. Biar dengan kekuatan, dengan kesungguhan, wasmaul dan dengarlah. Kalu mereka berkata sami'anah, kami mendengar wa'ansoinah dan kami menyalahinya. Ya wa usribu fi qulubihimul ijlal mereka kemudian ya di dalam hati mereka itu hati mereka itu meresap kecintaan mereka untuk menyembah patung anak sapi bi karena kekufuran mereka kul katakanlah bisama ya'murukum bihi imanukum seburuk-buruknya adalah sesuatu yang telah memerintahkan kalian, ya, keimanan yang telah memerintahkan kalian kepadanya, inkung temu'minin jika kalian beriman. Nah, jadi hadirin rahmatullahi wabarakatuh, ini adalah argumen yang keempat, ya argumen yang keempat, ya, yang menyebutkan bahwa mereka itu, ya, tidak sepenuhnya benar, ketika mereka menyebut beriman kepada Taurat itu. Kenapa? Aisyatul Yahud, kemaksiatan Yahud Yahudi baada an rafa Allahu alaihim uturo. Setelah Allah mengangkat gunung di atas kepala mereka wa akhad al dan mengambil perjanjian. Yuanti subhanahu wa ta'ala alaihim khata'uhum. Allah kemudian menghitung ya, kesalahan-kesalahan mereka. Wa mukhalafatihim wa mukhalafatahum lil mitsa dan mereka tidak menepati perjanjian mereka wa'atuuhihim pembakangan mereka wa yaradhihim anhu ya dan apa mereka berpaling dari perjanjian itu hatta rafa'at turu alaihim sampai kemudian Allah mengangkat gunung ya di atas kepala mereka hatta qabaluhu sehingga kemudian mereka menerima ya, perjanjian itu thama khalafuhu yang menjadi masalah adalah kemudian mereka menyalahinya waliha oleh karena itu qalu mereka berkata sami'na wa kami mendengar tapi kami ya akan me, apa, menyalahinya ya Wa qad taqaddama tafsiru dzalika dan itu sudah apa, apa di awal sudah disebutkan penafsiran tentang itu wa ushribu fi qulubihimul aijla bikufri kemudian merasa di dalam hati mereka kecintaan untuk menyembah anak sapi disebabkan karena kekupuran mereka kalau Abdullah Razak, Abdullah Razak mengatakan An Muammar An Kota ada. sebagaimana yang ia riwatkan dari Muammar dari Kota Ada. Wushri bufiqubu bihmulai jilabi kuprihim. Kalau lah ushri buhhabahub, merasap kecintaannya itu. Hatta kalau saudaleka ilahurubim sampai ia kemudian masuk ke dalam perluh hati yang terdalam mereka. Wakata kalau Abdullah Aliyah Robi bin Anas, Bukan dikatakan oleh Abdullah Aliyah Robi dan Rabi bin Anas. Wakauluhu dan perman Allah kulbi sama iak bihi imanukum ingkung tomukminin aybi sama tak tamidu ya seburuk-buruknya sesuatu yang kalian pegang fi kodi midah riwah hadis baik di zaman dahulu maupun di zaman waktu itu ya waktu di mana bani Israel itu diajak bicara oleh Rasulullah SAW Min kofrīkum dari kekufuran kalian bi ayyatilah terhadap ayat-ayat Allah. Wa mukhālafatikum al anbiya serta kalian menyalahi para nabi kalian itu. Suma'itimadukum fikukum bi Muhammadin sallallahu alaihi sallam. Kemudian kalian berpegang teguh terhadap kekufuran kalian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. Wahādah akbarudunubikum dan ini adalah dosa paling besar kalian. Wasadul amri alaihim dan perkara yang paling berat ya terhadap kalian. Irkapartum bekhatamir rusuli wasayidil ambiai wal mursalin adalah ketika kalian kufur terhadap penutup para rasul dan tuannya para nabi dan para rasul. Al mabauhu illa nasi ajma'in yang diutus kepada seluruh manusia. Fakih pada daun nalian fushikum al iman. Bagaimana mungkin kalian mengaku kalian itu beriman? Wa qad fa'atum hadhil afa'il al qabihah padal kalian telah melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek ini min naqdhikum al mawa'idh kalian telah apa membatalkan perjanjian wa kafartum bi ayatil dan kufur kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah wa ibadatukum al ajla min dan kalian itu menyembah patung anak sapi sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala jadi hadirin rahimakumullah. Ini adalah kisah ya di mana Bani Israel itu ya karena membangkang apa mereka membangkang terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa maka kemudian diambil satu perjanjian. dulu pernah kita bahas tentang persoalan apa perjanjian yang diangkat ya terhadap Bani Israel itu ya di dalam ayat ini kemudian diceritakan betapa bahwa gunung itu diangkat di atas kepala mereka ya e, karena itu maka di dalam ayat lain disebutkan wa idnataknal jabal fawqa fauqahum ka'annahu dhullatun wa dhanna annahu waqi'un ketika kami angkat ya gunung itu di atas kepala mereka bayangkan ini ya seolah-olah ia adalah awan yang menaungi mereka tetapi gunung bukan gunung di atas dan mereka itu menyangka bahwa gunung itu akan ditimpahkan, akan jatuh menimpa diri mereka itu. Nah, itulah yang kemudian pembangkangan mereka itu pada akhirnya kemudian mereka menerima, ya mereka menerima. Ia sebagai ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang mereka katakan? Kaulu sami'anah wa asoyid. Kami mendengar. Maksudnya apa yang disebut dengan kami benar? Kami menerima. <tuh> ya. E, seperti kita mengatakan dengar gitu pada anak-anak kita. ketika kita mengatakan dengar apa? Ya bi ya. Nah, itu kan harus dengar itu maksudnya adalah terimalah ya kan? Iya. Nah, mereka mengatakan sami'ana wa asoina. Nah, hadin rahimakumullah. Di sini ya para ulama kemudian berbeda pendapat apakah kata-kata sami'na wa athoina ya ini adalah dua kalimat yang keluar dari dari mulut mereka atau yang keluar dari mulut mereka itu adalah sami'na kami mendengar tetapi athoina ya ini bukan sebuah kalimat verbal yang terucap dari mulut tetapi menggambarkan sebuah sikap ya Saya tentu tadi mengatakan bahwa yang paling utama ya Sam'ana wa ini harus dipahami sebagai kalimat verbal. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memalingkan dari zahirnya. Dhu, jadi zahirnya dua kalimat ini adalah kalimat yang terucapkan. Tetapi Fakhruddin Ar-Razi misalnya, demikian juga misalnya uh, Tafsir Fidhilal Qur'an membahas bahwa kata-kata asaina ini adalah sebuah gambaran tentang sikap gituan. Jadi ketika seorang kemudian mendengar, ketika anak misalnya mengatahkan iya iya gituan, belum tentu dia kemudian menerima. Dalam arti belum tentu dia melaksanakan. Tetapi ketika dia mau menolak, itu kan tidak mengatakan oh, tidak mengatakan iya bi iya iya. Tapi nggak mau kan tidak mengatakan nggak mau gitukan. Ya tidak melaksanakan itu adalah ungkapan real ya dalam bentuk sikap dan perilaku dari asoina itu Nah, kira-kira mana yang benar ini? Gitu. <laughs> nah, ini para ulama membahas tentang dua kalimat ini dari situ, ya. Tapi ungkapan bahwa ia wa asoina ini lebih logis ya, dalam bentuk dalam arti bahwa ia merupakan sikap itu lebih logis, gitu kan. Dan inilah yang karenanya Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dia adalah ungkapan tentang sikap, ya ungkap tentang sikap. Dan ini menunjukkan bahwa ya, sikap-sikap mereka itu ya, apapun yang diungkapkannya sungguhnya adalah mengungkapkan tentang wa'asawida ini. Ya. Nah, jadi ini gambaran tentang sikap ini sungguhnya adalah lebih lebih dan karena itu maka apa saya itu menyebut bahwa ini adalah at-taswir al-fanni Al-Qur'an. Jadi, kan beliau menulis sebuah buku tentang Al-Taswir Al-Fanni Lilqur Apa artinya? Jadi, Al-Quran itu membuat sebuah gambaran ya. Membuat sebuah gambar Gambaran mereka Sikap mentalitas mereka itu adalah Digambarkan dengan wa'asoyna ini Jadi, seolah-olah ia adalah sebuah kalimat Tetapi, sungguhnya adalah menggambarkan Ya Hindu yang kemudian disebut dengan at taswir al-fanni lil Qur'an. seni menggambarkan, ya. Yang kedua, ini bagian dari at taswir al-fanni lil Qur'an adalah wa ushribu fi qulubihimul ajlabi kufrihim. Kata-kata syarob itu kan minum. Minum itu artinya adalah air. Ya, minum air. Kenapa disebut di sini disebutkan wa ushribu, ya. Diminumkan Ya, karena keyakinan yang ada di dalam dada ini, ini yang kemudian akan mempengaruhi seluruh sikap dan perilaku seseorang. Ya, seperti halnya minum itu akan membuat kehidupan dan karena itu hidup atau mati seseorang itu digantungkan pada terpenuhi atau tidaknya diantaranya yang paling utama adalah terhadap cairan tubuh. Gitu. Nah. Hanya rahimakmu Allah. Yang dimaksud di sini adalah wa usri fi kulubihi mulai Ya, mereka menyembah patung anak sapi. Ternyata meskipun menyembah patung anak sapi itu hanya sebentar, tetapi itu telah membuat mereka itu mencintai, menyukai betul gitu. Menyembah anak patung itu. Bayangkan di dalam surat al-A'raf diceritakan, ya. Ketika mereka melampaui laut apa lautan uh, apa lautan merah ya, mereka kemudian wa ta'u 'ala qaumin yaqufuna 'ala asnam illahum mereka melewati kaum yang sedang menyembah berhala Apa yang mereka katakan qalu ya musajjal ilahan kama lahum Musa coba deh ya bikin kan patung sebagaimana mereka tuh menyembah patung itu bayangkan itu Baru saja keluar diselamatkan oleh Allah dari sebuah bencana dan itu menjadi mujizat besar melihat orang menyembah patung ingin menyembah patung padahal mereka sadar bahwa yang telah menyelamatkan mereka itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi kecintaan mereka sebenarnya mereka sudah memiliki bintik-bintik gini kecintaan untuk menyembah patung anak sapi itu sejak awal karena itu maka ada seorang apa Profesor apa filsafat dari Universitas Prisata lazar itu Abdul Muatil Bayumi dia menulis tentang al-juzur al-madiyah ya fiturat wal-injil ya akar materialisme di dalam Taurat dan Injil itu jadi ini sebenarnya adalah akar-akar materialisme itu. itu betapa mereka itu tidak bisa menangkap sebuah konsep bahwa Allah itu adalah sesuatu yang abstrak berada di luar materi itu kan. mereka itu keterbatasan kemampuan daya cerdas kecerdasan mereka itu ingin konsep Tuhan itu adalah seperti konsep yang umum ya <tuh> dianut. anud <tuh> oleh orang-orang ketika itu adalah bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak lepas dari unsur materi, ya gitu. Karena itu maka yang ada di dalam benak mereka adalah konsep-konsep itu. Karena itu bagaimanapun Musa mengajarkan konsep ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di luar materi, tetapi saja, tetap saja mereka itu mencintai itu, itu. Sehingga kecintaan mereka untuk menyembah patung anak sapi itu, itu kemudian merembes gitu kan. Seperti air, ya. Seperti air yang kemudian tidak hanya menyentuh kulit ari-ari seseorang itu, tapi sampai ke dalamnya gitu. Ya, kalau bahasa ibu-ibu itu kalau buat membuat apa? Membuat ikan, ya apa itu, kalau semakin <laughs> itu, semakin lama kan apa bumbunya itu semakin meresap kita, <laughs> kita miriplah seperti itu. Jadi itu seluruh bagian dari hati mereka itu sudah diresap oleh kecintaan terhadap penyembahan anak sapi itu. Bayangkan kenapa itu terjadi bikovrehim karena kekufuran mereka. Jadi hadirin hamamakullo ini satu pelajaran penting ya bahwa akhlak baik, akhlak buruk itu ditentukan oleh sebuah proses ya. ketika proses itu semakin panjang maka karakter yang akan dibentuk oleh pembiasaan itu semakin kuat tetapi ketika proses itu masih proses biasa maka ya tentu saja dia juga ya terpengaruh tetapi tidak seperti orang yang terpengaruh dalam proses yang panjang, ya orang yang membiasakan satu kebiasaan tertentu, ya dia kemudian akan terbentuk di dalam kebiasaan itu dan menjadi sulit untuk ditanggalkan, ya kebiasaan yang baik itu sulit menanggalkannya, kebiasaan yang buruk sulit untuk menanggalkannya. Nah, kenapa? Karena lama kelamaan dia akan merempes, gitu. Lah. Itulah yang kemudian disebut oleh Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah Hayatun, Napsiyatun, Rasikhatun Tasduru minhal af'alu bisuhulatin wa yusrin Min gairi fikrin wala rohiyah Akhlak itu adalah suatu yang dibiasakan ya. Sehingga kemudian dia mengkarakter Menjadi atau membentuk sebuah kondisi kebatinan tertentu ya, Yang sangat kuat Yang darinya kemudian melahirkan satu perbuatan atau perbuatan-perbuatan bisuhulatin dengan mudah, wayustrid dengan sedemikian mudah, menwayrifikrin tanpa harus berpikir, walarowiyyatin dan berpikir ulang, itu ya, karena itu maka orang yang memang ramah, ya ketika ada orang yang harus disikapi ramah, ya dia senyum itu bukan sesuatu yang ha dipikirkan gitu kan, tapi kan spontan gitu kan, <laughs> spontan. Kenapa? Karena keramahan itu sudah menjadi akhlaknya gitu. Kan. Tapi bagaimanapun ya ada orang yang mahal senyum gitu kan. Dia bertemu dengan siapapun, meskipun dia kemudian senyum pada akhirnya, tapi pasti dia senyumnya itu <laughs> tidak akan ternyata gitu. Kan. Nah itu itu satu contoh gitu kan. Nah inilah jadi kekufuran kekufuran Bani Israil itu karena terus ya dirawat kekufuran itu telah membuat mereka menjadi ya merembes sedemikian rupa sehingga seluruh bagian dari hati mereka itu sudah diresapi oleh ya kecintaan terhadap penyembahan patung anak sapi itu. Ta'in qulabilah. Jadi itu ada beberapa argumen ya yang menyebutkan bahwa ya sebenarnya anggapan tentang iman kepada Taurat itu juga tidak benar gitu kan. dan karena itu maka ya, meskipun ini berbicara tentang Bani Israel tetapi sungguhnya juga Allah memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita bagaimana sungguhnya kita harus bersikap ya. Ya. baik ya. ya kalau ada ya memang sudah jam 7 tapi kalau ada yang ya, ya, sudah masuk ke kerja ya ya apa libur ya libur ya Sabtu libur ya oh enggak senang enggak pakai ini agak banyak tapi orang manusia <tune> <tune> dan yang utama kita kita melihat motif pertumbuhan kaum Yahudi gitu kan itu kan sudah sangat sedikitnya rupa pertumbuhannya gitu <tune> ya dan mungkin kalau terlihat dari kajian dokumen Allah tadi sulit pasal nak mencari, nak cari orang Yahudi yang lebih dalam lagi, kan? Nah ini apa sih rumah yang mungkin yang paling besar untuk kita saat ini, gitu? Mm -hmm. Ketika kita melihat uh, apa namanya pola pembangunan mereka terhadap iman mereka dulu, gitu? Yang mereka mahu beriman, ternyata dibuktikan ini juga. Mm -hmm. ya, menyebabkan timah yang paling besar untuk kita dikali-kali mm -hmm. ya, ya, ya. ya, apa sebenarnya mm -hmm. jadi pertama, kemudian yang berdua ini yang mungkin saya ngeri bukan dengan karyawan sampaikan filman Dazzle, Pak, gitu ya yang kalau nanti Dazzle itu ada dan tiba, gitu ya dan ternyata memang mereka memiliki sesuatu yang luar biasa dalam ya gitu dan bagaimana kita mensikapi itu yang kelihatannya hari ini sudah mulai banyak yang seperti itu mm -hmm. yeah, sepertinya yeah. mereka punya karma ya, kan? tetapi dilihat dari kata-kata uh, seperti Syekh Yazid Al kalau muslim nanti bukan waliah sama mereka itu ya, kerana kan? berlaku tidak mencerminkan dan tidak menunjukkan bahwa dia punya um, mengambungan syariah ya. mm -hmm. itu seperti apa? luar biasa Orang sekarang itu tidak melihat orang yang seperti itu, langsung itu adalah e, memiliki luar biasaan yang menikahauan ya. Padahal mungkin sholat enggak, tidak ada Tapi kalau dia punya luar biasaan, orang itu yang, jangankan -jangan yang awam Para akademisi pun para politisi pun lagi, itu ya. luar biasa manusia kan. Dan sehari kata tidak ada di sana kemudian yang ketiga itu yang tadi saya sangat, sangat menarik itu ya tentang bagaimana Islam itu memang membuktikan dirinya adalah sebuah agama wahyu dari Allah sehingga uh, mampu menjaga kemurniannya dan terbebaskan dari apa maksudnya nafsu-nafsu uh, logika ya <tuh -tuh. yang meskipun uh, dia sudah apa namanya tadi itu ee, membenarkan gitu ya, kan? terus kemudian juga dia tidak toleran gitu ya? Apakah ini juga merupakan ee, salah satu argumentasi yang ingin dikatakan bahwa ini loh itu sebenarnya? Mm -hmm. Karena kalau yang di dalamnya tidak seperti itu gitu ya. Nah, mm -hmm. nah ini yang yang saya melihat bahwa memang kita ya, apapun yang dibuat harus seperti itu gitu. Tiga, tiga, baik ya. ya tiga ya nanti tolong kalau, kalau kalau lupa dekatkan ya <laughs> baik yang pertama ya <coughs> almarhum eh, Muhammad Syaiton Tontowi itu Bantan Grand Salazar almarhum ya itu melakukan penelitian disertasi doktornya judulnya adalah Banu Israel fil Quran disunda Bani Israel di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan itu tebal sekali ya mungkin seginilah gitu itu, itu disertasinya itu diterbitkan apa menjadi satu buku yang sangat tebal satu hal yang beliau katakan itu ya pembicaraan yang paling lengkap tentang kisah umat-umat terdahulu di dalam Al-Qur'an adalah tentang Bani Israel gitu itu paling lengkap itulah yang kemudian membuat disertasinya tebal sekali gitu alazhar kan disertasi itu tebal-tebal itu <gifat> itu nah satu hal yang beliau katakan di dalam makadimahnya adalah bahwa seolah-olah Allah sengaja menceritakan tentang ban isroh itu sedemikian detail di dalam Alquran juga di dalam sunnah karena umat ini akan menghadapi masalah yang sama itu sepanjang masanya bersumber dari benih solar itu itu sesuatu ya yang tidak datang dari umat-umat yang lain itu jadi sumber masalah dari umat ini ya menjadi masalah yang laten bagi umat ini adalah datang dari sumber yang satu itu itu adalah hikmah dari mengapa Allah subhanahu wa ta'ala membahas tentang Banu Yusro itu sedemikian rupa di dalam agama ya. karena itu maka ya, kalau kita cermat mengkaji tentang aliran-aliran yang menyimpang di dalam agama ini ini ternyata selalu memiliki akar dari situ ya. kalau kita kemudian melihat gerakan sabaiyah ya yang kemudian menjadi apa yang disebut dengan syia sekarang ini itu kan juga dari situ itu kan merupakan gerakan paling awal dari penyembangan terhadap agama ini ya Abdullah bin Sabah itu otentik gitu itu kan. adalah seorang Yahudi yang apa menyamar itu kan. Apa yang kemudian kita kenal dengan babiya, bahiya, itu, kodiania, itu sembarnya satu dari situ, itu. Gerakan-gerakan terselubung uh, seperti lion club, uh, primasondri, yang itu kemudian juga menjadi fitnah besar bagi umat ini, itu juga dari situ, ya ketika misalnya kita berbicara tentang liberalisme sekularisme dan aliran-aliran itu kan yang kemudian berkembang hari ini itu dari mana <tuh> itu dari situ kenapa pikiran-pikiran itu juga se menjadi sebuah arus yang sangat besar itu menggelontor di tengah umat ini itu juga kan dari situ ya ada satu buku yang saya baca itu luar biasa itu Ya apa jenvalo sartre itu dia menulis sebuah buku yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu saya membacanya di dalam bahasa Arab itu judulnya ada Alman Buthun orang-orang yang kemudian terasingkan. Gitu. Ternyata itu, liberalisme itu by design gitu dari dulu dari Jean Paul Sartre itu gitu. dia mengatakan begini ya kalau kita berbicara kepada bangsa-bangsa lain dari orang-orang atau bangsa-bangsa yang ingin kita pengaruhi ya belum apa-apa, ya, belum keluar kalimat yang dari mulut kita mereka sudah akan menutup telinga mereka, itu tidak akan didengar. Karena itu maka satu-satunya cara agar kita bisa membuat suara kita itu diperdengarkan, ya atau didengar oleh mereka adalah kita mengambil agar yang berbicara itu adalah anak dari bangsanya sendiri apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah kita rekrut orang-orang cerdas anak-anak terpandang dari mereka itu kemudian kita bawa, kita undang ke negara kita kita ajarkan bagaimana kita keluar masuk rumah bagaimana kita apa menari ya kita ajarkan kepada mereka banyak apa segala hal kalau bisa kita kawinkan mereka dengan anak-anak kita Setelah itu biarkan mereka pergi ke negara masing-masing, yakinlah ketika itu tidak akan keluar dari mulut mereka kecuali kalimat-kalimat yang pernah kita sumpahkan di dalam mulut mereka. Mereka itulah yang kita sebut dengan pemikir, mereka itulah yang kita sebut dengan apa ilmuwan, mereka itulah yang kita sebut sebagai budayawan. Tetapi sesungguhnya mereka adalah ulat yang kita titipkan di sebuah pohon rindang. Dari bangsa-bangsa timur, <laughs> itu itu kita kita perhatikan itu semuanya begitu mengacu ke situ. Jadi hadirin Rahimaku Mbak, ini adalah sebuah tantangan yang laten, itu. Dan karena itulah maka ya terlepas dari kasus-kasus apapun itu yang dibicarakan dalam berbagai kejadian, tetapi intinya adalah bagaimana kita didapatkan atau diberikan satu terdia oleh Allah Subhanahu subhanahuwata'ala seolah-olah ingat ini adalah ancaman laku dan sejarah tidak pernah berubah itu satu apa satu hal yang kita dapat dari Machiavelli misalnya ya dia mengatakan seandainya karakter manusia itu berubah maka sejarah itu tidak memiliki makna gitu kalau kalau karakter manusia itu berubah sejarah itu tidak memiliki makna. Tetapi justru kita mengkaji sejarah karena karakter manusia itu sama sepanjang zaman itu begitu. Jadi kalau dulu orang Yahudi itu memiliki karakter begitu maka sekarang juga sama. Karena itulah tadi saya katakan bahwa mengapa di dalam ayat-ayat ini Allah gituan itu menolak kelain Bani Israel dari orang-orang yang hidup pada masanya dengan kejadian-kejadian sejarahnya. Kenapa? Karena karakternya sama. Sebagaimana orang-orang yang Bani Israel di dalam sejarah membunuh para nabi, mereka orang-orang Yahudi yang hidup bersama Rasul itu berusaha untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Jadi karakternya sama, gitu. Nah, jadi inilah tantangan-tantangan dan karena itu maka. Agama ini ya sebenarnya head to head ya. Gerakan Islam melawan gerakan Zionisme. Dan ini yang kemudian menjadi sangat tril dan kasar mata kita saksikan di dalam kehidupan kita dan inilah yang kemudian menjadi rahasia hikmah sekali lagi mengapa gambaran tentang Bani Israel dalam Al-Qur'an itu sedemikian detail ya. Itu yang pertama ya. Jadi lupa yang kedua. <laughs> yang kedua adalah soal istidrat, sama oh soal istidrat sama ya sikap kita. ya sikap kita ya betul ya ya. jadi persoalan ya mengapa Rasulullah menggambarkan bahwa tidak ada orang yang bertemu dengan dajjal kecuali akan terpengaruh ini kan dasarnya begitu Itulah yang kemudian kita diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita menciptakan imunitas iman. Karena sedemikian dahsyat fitnah dan jahil itu orang yang bertemu terpengaruh. Kenapa? Karena kedahsyatan sawahari kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi dalam dirinya. Ya, ya betul itu. Dulu misalnya apa muncul satu fenomena ponari misalnya gitu, itu kan hanya sebenarnya itu tapi luar biasa orang datang berbondong-bondong dari mana-mana bayangkan gitu nah jadi karakter umat itu adalah umat yang memiliki kadar iman yang sangat rendah ya. saya menyentuh sebenarnya apa yang apa pernah saya postingkan tentang pengalaman seorang apa kepala bidang rohani di sebuah rumah sakit islam ketika dia memiliki pengalaman beberapa puluh tahun mentalkin ya orang-orang yang apa meninggal dunia ternyata dia katakan bahwa yang bisa talkin itu itu hanya 7% saja bayangkan itu hanya 7% saja dari orang-orang dari keseluruhan orang yang ditalkinkan yang bisa mengucapkan la ilahillah di akhir hidupnya ya ternyata kalau kemudian kita mengkaji tentang hasil penelitian perbankan syariah yang menjadi apa eh uh, uh, apa uh, customer bank syariah itu yang secara ideologis ternyata juga ukurannya segitu dan karena itu maka uh, spare nya itu hanya di angka itu 7% itu ya yeah. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada katakanlah bahwa ini adalah ukuran ukuran kasar ya gitu dari umat ini maka berarti kalau begitu umat yang memiliki atau umat yang benar-benar beriman beramal soleh itu memang kalau di Indonesia disebut 85% penduduk Indonesia itu muslim ya yang benar-benar itu hanya di angka itu dibayangkan itu. ini ngeri sepertinya yang membuat kita ngeri ini adalah Jangan-jangan kita di luar yang 7% itu Kan itu yang menjadi masalah itu. Nah, Jadi ketika Umat ini tidak memiliki imunitas iman Maka akan dengan mudah terbawa oleh Pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang memiliki khawarik itu Memiliki khawarik itu Kenapa? Kenapa di dalam sejarah Itu kemudian muncul satu fenomena di mana orang-orang itu mencari alternatif dari berbagai persoalan di dalam hidup, ya. Itu diantaranya adalah disebutkan karena pertama memang karena kelemahan ekonomi, tetapi yang paling penting adalah persoalan tentang iman. Coba misalnya kesulitan hidup membuat orang kemudian lari untuk apa bahasa kita itu apa e, mujah ke gunung hmm. gitu hmm. apa hmm. namanya hmm. <laughs> yang mujah ke gunung terus muji ke segara gitu yeah. itu kan yang perlu terjadi kenapa gitu intinya adalah karena memang yeah, hidup sulit iman rapuh gitu kan karena itu maka lari ke alternatif Alternatifnya adalah bukan alternatif yang ya, ya yang masuk ya yang sah, tetapi alternatif yang memang tidak sah itu. Ya. Nah jadi Allah, nah ini menjadi persoalan kita itu. Dan itulah sekali lagi mengapa kemudian ya sekali lagi kita dituntut untuk terus membentuk imunitas itu. Nah yang menjadi persoalan adalah dajal itu itu bukan hanya dajal besar tapi dajjal-dajjal kecil karena itu maka kalau yang kemudian matanya satu yang setiap orang bertemu dengannya pasti ya kecuali orang-orang tertentu yang tadi memiliki imunitas itu yang ya, kemudian uh, terpengaruh atau tidak terpengaruh ya, maka dajjal-dajjal kecil itulah yang kemudian sekarang sudah terus berkembang ya dan karena itu maka semakin akhir dari hidup ini dari zaman ini maka itu adalah zaman fitnah itu zaman fitnah. Karena itu maka Hadirin hamamallah ya. Yang harus kita lakukan adalah ya, membentuk karakter, itu karakter iman dan ilmu iman karena tadi itu ya dengan apa melihat orang itu tidak didasarkan atas penampilan penampilan luarnya, tetapi dari kebiasaan kebiasaan hidupnya. Ya. Yang kedua dari sisi ilmu, ya. Karena karakter dari masyarakat awam itu bersifat figuritas. Oh, kalau sudah si wah itu mustahil salah. Ya. Ali bin Abi Thalib sejak dahulu mengatakan al-haqqu la Kebenaran itu itu tidak ditentukan oleh tokoh. Wa inna marijal yu'rabu bilhaq. Tetapi justru ketokohan itu ditentukan oleh kebenaran itu. Apa yang harus kita lakukan? Ariful haqqo ta'rif ahla. Kenali kebenaran itu, engkau akan tahu siapa tokoh yang benar itu yang sesungguhnya tokoh. Itu. Nah, ini karakter ilmu, ya. Jadi, persoalan iman itu harus kemudian kita berdayakan, ya. Di antaranya dalam menghadapi fitnah dajal ini adalah dengan banyak membaca Al-Qur'an khususnya adalah apa? Surah Al-Kahfi tadi di hari Jumat yang kedua adalah terus memberdayakan ilmu kita sehingga kita bisa mengidentifikasi yang benar itu yang bagaimana gitu ya itu ya. satu lagi tadi saya lupa itu oke okay. agama ya jadi kenapa gitu. ya itulah karena Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Islam itu dengan menjaga nasnya karena itu maka ketika Allah menjaga Islam ini dengan ungkapan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahul hafidun lah yang menurunkan al-zikru Al-Qur'an kami juga yang menjaganya para ulama Al-Qur'an mengatakan bahwa yang dijaga adalah naslas Al-Qur'an ulama hadis mengatakan yang dijaga oleh Allah dengan ayat itu bukan hanya Al-Qur'an tetapi juga sunnah kenapa? karena Al-Qur'an apa artinya Al-Qur'an yang terjaga, kalau <coughs> yang menjelaskannya berubah, ya kan? Right? Sekarang akhi sholat berikan solat, wajib zakat, keluarkan zakat. Ini adalah nas Al Qur'an. Nas itu akan menjadi mubazir kalau tidak ada yang menjelaskannya. Bagaimana tata cara solat, ya, solat duhur, solat asab dan seterusnya dengan tata cara tertentu. Ini kan semuanya adalah wilayah sunnah. Bagaimana kemudian kita Men, apa, mengeluarkan zakat kalau sunnah yang menjelaskannya itu ya berubah karena itu maka ia dijaga oleh Allah itu Al-Quran, dijaga oleh Allah itu adalah sunnah. Nah dengan keterjagaan dua sumber ini maka otomatis seluruh persoalan <tuh> tentang agama ini akan terjaga karena dia menjadi marja ya menjadi apa referensi utamanya agama lain Ketika ya Ketika agama itu berubah Karena memang nasnya Kitab suci mereka memang berubah Karena itu Maka tidak ada yang mengawal Sekarang ketika ada penyimpangan Penyimpangan, ya, perilaku Maupun juga keyakinan ya Di dalam agama ini Di tengah penganut agama ini Ini kan kemudian dengan mudah bisa dikoreksi Kenapa? Karena merjanya Literaturnya itu masih terjaga gitu nah itulah karenanya maka betapapun dasarnya tantangan-tantangan ya yang terjadi di tengah umat ini terkait dengan akhidat terkait dengan syariat terkait dengan ahlak tetapi selama ukuran ini ada di tengah kita selama Sunda itu itu tidak mengalami perubahan maka agama ini sampai akhir zaman tidak akan pernah kemudian ya di dalam sepanjang sejarah tantangan itu terjadi tetapi hingga hari ini ya kita menyaksikan Alhamdulillah umat yang sadar tentang agamanya juga banyak ya Islam terjaga meskipun Amerika kemudian melakukan menerbitkan al-furqan al-haqq gitu kan sebagai tandingan dari Al-Qur'an gitu itu kan sudah lama itu sejak 10 tahun yang lalu itu di apa di negara-negara Teluk itu sudah beredar itu Al-Qur'an yang dijadikan sebagai tandingan Al-Qur'an atau Al-Furqan Al-Haq. Ya. Namanya Al-Furqan Al-Haq gitu kan. Gitu kan. <laughs> sebagai tadi. Tapi tidak akan pernah ya, tidak akan pernah. Dari dulu juga Musailam Al-Qathab sudah menyaingi Al-Qur'an. <laughs> <laughs> Jadi dirah Allah ya. Selama Al-Qur'an Sunnah itu terjaga, maka agama ini akan terjaga. Penyimpangan-penyimpangan akan terjadi. Begitulah karakter sejarah, tetapi pada akhirnya ya wa ya buih itu itu akan pergi bersama aliran air wa amma ma yanfa'u ya adapun yang bermanfaat yang benar dia akan merembes dia itu tidak akan terbawa oleh buih itu gitu baik khatiblah kayaknya itu ya uh, kita cukupkan ya alhamdulillah kita bisa kembali apa, meneruskan kajian kita mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada kita sehingga kebiasaan-kebiasaan baik selama benar-benar 7 bisa kita teruskan ya. sekali lagi mohon maaf uh, apa uh, lahir batinnya taqaballahu minnauminkum siyamana wa siyamakum wa kullu'amu'atum dikhair mudah-mudahan sekali lagi Allah menerima ibadah-ibadah kita amin ya rabbal alamin subhanallahi wa warahmatullahi wabarakatuh